Kemudian di mana letak bahaya ya, terhadap keutuhan umat bangsa negara dari tindakan radikalisme terorisme ini? Bahwasannya tindakan radikalisme terorisme merupakan sikap memberontak kepada penguasa Muslim. Jadi radikalisme terorisme di mana letak bahayanya terhadap bangsa dan negara yaitu bahwasannya gerakan radikalisme terorisme ini adalah merupakan satu bentuk gerakan pemberontakan terhadap penguasa muslim padahal kaum padahal kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan begitu tapi radikalisme terorisme justru melakukan satu bentuk pemberontakan tidak hanya itu bahkan mereka gerakan-gerakan radikalisme terorisme ini mengkafirkan penguasa muslim ya. dulu Pak SBY dikafirkan sama Abu Bakar Pak Asir ya. resmi ditandatangani pengkafirannya itu, ya. ya. dan aparatur-aparatur pemerintah TNI Polri dikatakan oleh mereka togut, oh ya. halal darahnya, ya. maka mereka tidak segan-segan untuk bertempur dengan aparat pemerintah. Ini bahaya dari gerakan radikalisme. Terorisme yang khususnya berkembang di Indonesia.